Mitra Bisnis kegagalan tim Thomas Cup Indonesia memperpanjang musim paceklik gelar tim bulu tangkis Indonesia. Sejak merebut Thomas Cup terakhir pada tahun 2002, pamor bulu tangkis kita sepertinya mulai pudar, tertutup oleh dominasi China. Jangankan merebut piala Thomas, bahkan untuk masuk semifinal pun harus dilalui dengan susah payah. Padahal dulu, bulu tangkis bisa disebut sebagai satu-satunya olahraga kebanggaan Indonesia yang menjadi langganan juara dunia. Apakah ada yang salah dengan sistem pembinaan dan kaderisasi? Nah untuk membahas hal ini di ujung telepon saya sudah tersambung dengan... Presiden Direktur Pulau Umang Resort, Christian Halim. Pak Halim, bagaimana komentar anda? Cederhana aja Pak. Kalau menurut saya sih ada gula ada semut ya. Jadi kalau semua pemain, bukan sebenarnya bukan hanya badminton lah, pemain olahraga apapun juga. Ketika mereka itu mencapai sukses, kemudian mereka itu mendapatkan penghargaan yang juga dipantaskanlah lah eh prestasi yang diraih, saya yakin berbondong-bondong orang mau. Nah, karena kalau badminton di kita ini kan semua juara-juara itu perhatian ya dari dari pemerintah maupun eh uh, mengakomodasi eh uh, recognition dan apresiasi dari perusahaan-perusahaan itu. Kurang gitu, sebetulnya kalau mereka dari mulai uh, juara, misalnya juara uh, SMP atau juara SMA atau universitas dan ada jenjang uh, apa kemudian hadiah-hadiahnya menarik dan sebagainya, saya yakin pasti uh, perhatian juga akan besar ke olahraga ini. Kenapa bisa begitu Pak? Karena olahraga ini menjadi eksklusif dalam pengertian, uh, nggak semua orang uh, mau berkarir di situ kan. Karena di kemudian harinya tidak ada jaminan secara sejahteraan lah dari pemerintah dan sebagainya di dalam mengharumkan nama bangsa misalnya begitu ya. Jadi menurut saya pembinaan satu hal tetapi pembinaan bagus bagaimanapun juga motivasi yang terkuat kan harus dari pemainnya sendiri. Dan pengorbanan keluarga yang harus nganter jemput tiap hari les apa segala macam gitu ya. Ya semacam investasinya lah. dari pihak keluarga bahwa ini merupakan satu uh, profesi yang yang baik gitu di kemudian hari Tapi kan pemerintah sering memberi bonus uang kalau mereka jadi juara Betul, tapi itu kan one time bonus ya Nggak continuous, bukan sifatnya yang jadi diapresiasikan Kalau misalnya eh, hanya dalam bentuk materi sesaat dikonsumsi kan habis ya Maksudnya apakah dia misalnya sebagai ketika dia sudah secara usia Katakanlah mungkin di atas 35 lah Kalau udah habis napas tuh kan main badminton Apakah misalnya direkrut oleh eh, BUMN-BUMN, untuk melatih, dan sebagainya untuk dibuatkan klub. Sehingga yang pasti itu eh, kehidupan selanjutnya itu punya kepastian lah ke depannya. Karena sering kita kan atlet-atlet, eh, atletik, dan sebagainya gitu di usia lanjutnya sengsara. Menyedihkan sekali kan? Ketika dia jaya membawa naubangsa, wah dia tim presiden, gubernur, akhirnya terus bagaimana? Demikian Christian Halim dan saya Rizal Andika.